Bilad Nabi Muhammad s.a.w. orang setahdi dia orang setafsir dia. Anak wibillah ini syuruh yang bertutisan memisahiati Allah. Maha dihendak Allah, bukanlah mukalla. Maha yang bukanlah hadiahlah. Rasul Allah. Allah Allah, wa tidak ada yang diberi. An Na syyidina Muhammad s.a.w. اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمك وباركت على سيدنا إبراهيم على آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها Kelu muktasab bid'ah, kulu bid'ah walala, kulu walala yang mana? Mina rahmatullah. Di tangan saudara adalah diktat yang ke lima Diktat yang insya Allah akan memberi tunjuk dan sedikit atau menambah sedikit pengertian saudara. Bahawa dunia ini bukan saja tempat manusia hidup tetapi juga tempat hidupnya ideologi-ideologi dan paham-paham. Di dunia ini tempat pertentangan dan perlawanan antara ideologi dengan ideologi. Ini berjalan sejak Allah Subhanahu wa taala Menciptakan syaitan Dan menciptakan malaikat Yang ditugaskan masing-masing Untuk menarik hamba-hamba Allah Yang satu kepada kebaikan Dan yang satu kepada kejahatan Pengajian kita yang baru lalu Kita sudah membaca beberapa ayat Bahwa syaitan diberi oleh Allah kesempatan untuk menyesatkan Para nabi diutus untuk memberi petunjuk Kedua-duanya tidak diberi hak dan kekuatan atau kekuasaan Untuk memberi petunjuk kepada seseorang Atau menyesatkan seseorang itu nanti urusannya di tangan Allah. Wa ma kana min sultanan illa an da'awtukum fastajabtumni. Ala tanubuni wa lumu ambusak. Kata setan di hari kiamat kepada manusia-manusia yang telah disesatkan, "Hei, para manusia. Sebenarnya aku tidak ada kekuatan apa-apa untuk menyesatkan kamu. Namun, aku ajak ajakan Aku ajak-ajak kamu ke jalan yang tidak baik Lalu kamu turut aku Maka salahkan dirimu Jangan menyalahkan aku Begini dalam ayat yang kita baca Pada majelis yang lalu Para rasul pun Telah diberi oleh Allah Pengerti kamu tidak bisa Menghidayakan orang Atau menyesatkan orang Inna galatah jiman akbab Kalaukin Allah ya di manja Jadi saudara-saudara sudah jelas bahawa yang menyesatkan banyak dan yang mencari jalan untuk memberi petunjuk supaya Allah memberi petunjuk juga banyak. Sampai pada titik di mana kita berbicara bahwa manusia ini nanti dalam strando dalam perjuangan. Yang satu mau menarik temannya kepada kejahatan, yang satu mau menarik temannya kepada kebaikan, dan dua-dua tidak diberi kekuatan apa-apa untuk menyesatkan atau memperbaiki, itu nanti kemenangan terakhir di tangan manusia-manusia Muslim. Sebab apa? Sebab entakunu taklamun, fa'inna hum ya alamun akamata alamun. Watarjunan diomori malah yarjun. Kamu juga merasa capek. Mengingatkan orang capek bertablel, mereka juga capek mengeluarkan bondo untuk menyesatkan. Sama-sama merasa berat. Ada satu kesempatan yang dibuka untuk kamu, wahai kompulimin dan mukminin yang tidak dibukakan untuk golongan lain. Yaitu apa? Memohon. Jadi kita di dalam saat-saat di mana umat Islam sudah menyampaikan apa yang benar maka sudah kewajiban mereka sudah dilaksanakan tinggal apa? tinggal sama-sama menungun -sama kepada Allah mohon kepada Allah jadi generasi muda kita pelihara pihak lawan ingin menyesatkan ini generasi muda supaya jadi luiuh dan tidak bisa terpakai ini perjuangan Lalu kita bagaimana? Kita pacu terus generasi muda ini ke depan, supaya maju kemana ke Siratul Mustaqim, Kepimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Syaitan akan berdiri di tengah jalan dengan api dan besi dan macam-macam supaya merintangi ini pemuda dan pemudi jalan ke jalan Siratul Mustaqim. Kita lantas mohon kepada Allah ya Allah sinkirkan aral-aral yang melintang ini. Itu ciri khas umat Islam. Itu tabiatnya seorang Muslim. Sebab tidak ada paksaan. Karena itu, sudah, saudara dalam kita mengaji Islam dan skop-skop Islam dan doktrina Islam ini, kita nanti terpaksa akan menyatakan yang segala yang benar yang dibacakan yang di dalam Quran dan Hadis. Saya harap saya dengan demikian ini. Tidak menyebabkan kekacauan di dalam kota Bangil Saya harap saya dengan demikian tidak membuat suatu keresahan Orang lain tidak usah menuduh yang tidak-tidak Saya tok mengaji Bicara tentang apa yang saya tahu Dan pihak lain pun juga sudah cukup Memberi penerangan di segala macam bidang Dan kekuatan-kekuatan yang mereka sudah tumpahkan. Dari kaum barat, dari mana itu sudah cukup juga mereka menggunakan pendapatnya Tinggal biar masing-masing bebas menyatakan pendapatnya Saya tertarik sekali dengan uh, ucapan Bapak Wakil Presiden Yang mengatakan bahwa Jangan semua orang bicara agak berlainan dengan yang dimaksud oleh penguasa Lalu dianggap ini mau kodenta Mau kodenta Jangan Ini ini satu apa namanya hati nurani rakyat ini juga harus didengar. Lalu kita kalau tidak keluarkan isi hati kan tidak apa namanya tidak baik sebagai muslim harus menyatakan ini yang benar. Tinggal nanti biar rakyat pilih. jelas gila benar. Jadi dunia tempat perjuangan. Dan setelah kita mengetahui dengan pasti bahwa Allah sendiri yang akan memberi petunjuk, kita harus terus Memacu ini umat kepada akhlak yang baik Pada tingkat pengertian yang luhur Tinggi Tinggi Jadi dalam dektat ini saya sebut siapa lawan-lawan Islam Wajar sekali kalau orang yang berjuang mengetahui siapa lawannya Itu sudah wajar kalau Islam dijadikan lawan oleh kaum Yahudi misalnya, itu wajar. Jadi dia nanti mengajar kepada anak-anaknya, Hei anak-anak Yahudi, musuh-musuh yang paling buyutan ini Islam. Ya sudah jelas begitu uh, isi ajaran mereka. Walaupun saudara tidak dengar, tapi kenyataannya begitulah. Jadi mereka hasil... Generasi yang mereka cetak ini adalah generasi yang paling memusuhi Islam dan umatnya. Lagi kita mengatakan bahwa di dalam Quran ini musuh-musuhmu. Kita juga mesti kasih tahu kenapa ayat ini mesti kita langkai. Ayat tidak boleh kita lompati. Ada ayatnya. Jadi pertama-tama Allah Subhanahu Wa Taala menganggap bahawa musuh-musuh yang paling berat itu adalah setan. Alaihissalam Nasyaikanarajim. Inna syaitan adalah kaum aduan Jadi syaitan itu adalah lawanmu muhe menosoh. Syaitan itu, yo lawanmu yang paling tuyutan, nomor siji. Jadi lawanmu yang paling kuat adalah syaitan. Jelas, di mana itu syaitan? Itu? Syaitan itu bersemayam dalam awan nafsu, emosi yang mengajak kita kepada kejahatan, syahwat yang meluap-luap ingin melampaui batas, tidak tersalurkan keinginan kemilikan, ingin mempunyai sesuatu tetapi dengan merugikan orang lain itu semangat-semangat dan ya, gejala-gejala yang timbul dari awal nafsu dan itu sumbernya setan melawan ini adalah satu perjuangan dan diharuskan oleh Allah jadi menurut firman Allah kalau kamu tidak jadikan hawa nafsumu ini sebagai lawan yang kamu harus uh, sebagai musuh yang harus kamu lawan, maka dia akan menumpas kamu. Inna as lakum aduun, fatakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuhmu. Baru nanti ada semangat perlawanan. Kalau tidak ada musuh, enggak ada perlawanan. Menyerah. Kalau menyerah kepada hawa nafsu nanti jadi umatnya umat mereteli habis. Dan dimakan oleh hewan nafsu. Dimakan oleh emosi. Dimakan oleh keinginan-keinginan jahat. Jadi begitulah isi dalam Al-Quran. Lantas Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Eh hey Muhammad. Engkau akan menjumpai orang yang paling benci kepada Islam. Dan kepada orang-orang yang beriman adalah Yahudin. Jadi umat Islam mengetahui bahawa kalau itu Yahudi ini lawannya. Dan lawan tiap orang yang beragama. Tiap orang yang beriman kepada Allah. Pada saat-saat tertentu mereka juga memusuhi kaum Kristen. Kaum pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Nanti saya akan ceritakan. Dalam bab sekularisme. Dari mana timbulnya itu? Kemudian ada ayat yang mengatakan waladzina asyraku. Orang-orang musyrik. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Baik mempersekutukan Tuhan dengan dolar atau mempersekutukan Tuhan dengan hawa nafsu. Yaani menyembah hawa nafsunya. Hawa nafsuku ini yang betul. Orang lain tidak betul. Jadi dia mengikuti terus hawa nafsunya. Mengikuti jejak apa suara isi hatinya. Ini orang yang menyembah hawa nafsunya. Ini juga mempersekutukan Allah. Aqara aida manittakhadha ilaha hu wa adallahu 'ala ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Eh Muhammad, bagaimana kau bayangkan orang yang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya diikuti mutlak. Kemudian kupingnya dan hatinya ditutup oleh Allah. Justru dia orang yang mengerti. Bukan orang bodoh. Kalau orang buta butang urupsi lain lagi hukumnya. Ini mengerti. Orang intelek. Faman Yahdi. Siapa gerangan yang akan memberi dia petunjuk selain daripada Allah? Ayat. Jadi orang yang menyembah. Allah dengan ngawa nafsu dualis ini. Termasuk mempersekutukan. Menyembah kedudukan. Juga... Jadi kut-dekut -kut fundamentalisme tentang kedudukan. Dia mau kedudukan. Ini juga menyembah ini. Ini juga sesat. Musyri. Jadi orang yang menerima kedudukan sebagai nikmat daripada Allah ini tidak musyri. Jadi kita lihat saja nilainya, hasilnya itu juga bisa bernapaskan apa mentalitasnya yang bergunggu. Orang yang mencinta kepada istrinya lebih dari musti, mengikuti istrinya tanpa reserva, ini menyembah istri, ini musyrik. Jadi golongan musyrik ini banyak, kaum dualis. Dan biasanya orang-orang begini tidak senang pada Islam, tidak senang pada agama yang murni. Tidak senang pada agama yang membebaskan manusia daripada syirik-syirik begini ini. Kalau syirik menyembah reca itu sekarang saya kira sudah sedikit sekali, sudah enggak sampai 0,1%. persen. Yang menyembah reca betul waktu di sumba itu sudah tidak ada itu. Zaman primitif ya kalau di tengah-tengah Kalimantan Barat orang masih animis apa. Tapi kalau di negeri-negeri yang sudah beradab modern, penyembahan reca itu sudah berkurang. Tetapi yang penyembahan-penyembahan ini tadi ini arca-arca baru dan menyembah akal ini yang paling berbahaya. Mendewakan akalnya. Melupakan yang memberikan akal itu. Mensuperiurkan hasil akaliah. Hasil ilmiah. Top. Tanpa memperhitungkan yang lain. Kalau sudah disebutkan agama, wahyu. Itu zaman dulu manusia masih primitif. Sekarang tidak perlu agama, sudah ada akal. Saudara-saudara, ini namanya kaum Mosyrik. Walladina ashruku, satajiduhom ya Muhammad asyad danasi adawat. Orang-orang yang Mosyrik ini nanti engkau jumpai mereka paling sengit, membenci Islam dan umatnya. Jadi lawan. Nah, kalau lawan dibiarkan tidak dilawan, ya buiar Islam ini. Jadi diwajibkan ada. Nah, perlawanan itu ideologi dengan ideologi, laikrahamidin, tidak ada kekerasan, tidak perlu itu. Kita tidak perlu. Kalau mereka nanti yang perlu masih memakai kekerasan. Kalau umat Islam tidak pernah perlu memakai itu. Di mana-mana sudah terbuka sejarah. Umat Islam tidak ngawi Umat Islam yang di, dikeras. Seperti beberapa tempat di Eropa umat Islam dipaksakan untuk masuk agama lain dengan kekerasan senjata. Dan dengan cara-cara yang licik juga mereka berbuat macam-macam. Kemudian, Orang-orang sesudah pengikut Isa yang asli, Sudah kembali kepada musyrik. Musyrik juga asyad dan nasihah jawatan. Ini Quran. Dan karena ini ada di dalam Quran, Maka ini harus kita kaji. Supaya kita tahu saja tidak usah ada keresahan, tidak usah ada kegelisahan, tidak ada, tidak usah ada orang tersinggung orang ini Quran, Quran itu dari Allah, Allah yang menciptakan kita membawa kata-kata begitu. Saudara-saudara saya ulang-ulangi ini supaya saudara jangan salah tompo, salah mengerti. Kita juga bisa ngaji Quran tetapi melalui okompeg, misalnya. Bagaimana hukum puasa, bagaimana hemp, bagaimana nifas, bagaimana tolak rujuk itu ada, tetapi ini juga ada. Itu sudah dikaji di tempat ini dikaji di tempat lain, tidak apa-apa. Gitu -apa. Islam. Saudara-saudara, karena kaum Muslimin di antara abad ke-17 sampai abad ke-20 sekarang ini sering melupakan alfabetnya, alif baa taknya apa yang tersebut di sini. Dalam dektat ini Lantas bermacam-macam Terjadi hal-hal yang merugikan mereka sendiri Sebab mereka lupa Bahwa ini ada lawan, ada kawan Dalam perjuangan Sampai mereka keblinger Keblinger itu kalau cara Indonesianya Berlarut-larut dalam kesalahan Sampai lama-lama menganggap Kawannya Sebagai lawan Keliru ini Saudara kalau berasa atau tidak berasa saya tidak mainto ya. Saya tidak berhak mainto saudara, tapi jelas kaum muslimin di mana-mana merasakan kadang-kadang keliru. Lawan malah bisa jadi kawan. Dan kawan bisa jadi lawan. Kalau saudara bilang ada permusuhan wah itu di sana itu bagaimana? Ustadz di sana itu ada cecokkan antara apa? Antara NU dan Muhammadiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keliru. Ini orang yang tidak mengaji dalam kalau begitu siapa lawan siapa kawan. Kalau cuma masalah sana enggak mau kunut, sini enggak mau talqin, situ enggak mau tahlil, masalah sepele sekali itu. Sebab prinsip masih satu. Karena itu tidak boleh ada keretaan di dalam satu tubuh ini. Gitu. Masalah mereka salah menafsirkan ayat dalam tafsiran-tafsiran yang phony. Itu saya kira masalahnya tidak seberapa. Tapi kalau sudah orang muslim rangkul-ranggulan dengan Yahudi, ini berbahaya. Sebab Yahudi tidak akan diam. Yahudi itu diendoktrinir sejak bayi, lawanmu adalah Muhammad dan pengikut Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan keliru. Kekeliruan ini lantas menyebabkan hidupnya kita ini perontolan, tidak kohair, tidak ceket. Ini. Nah kalau perontolan ya mudah saja. Semua orang bisa ngambil satu puing. Semua orang bisa ngambil itu puing disawatkan dan ke sini akhirnya habis. Saudara-saudara jangan jauh-jauh karena kekeliruan bangsa Arab. Mereka tadinya di bawah satu kekuasaan. Itu negeri Arab semuanya itu. Berapa juta mil itu. Itu di bawah satu bendera. Bendera Turki. Lantas itu Barat dan Timur. Serta Yahudi ngerong-rong. Dirong-rong dipanggili orangnya satu persatu. Supaya pergi ke Eropa belajar. Akhirnya dibelajari kebudayaan dan sejarah Eropa. Akhirnya kembali ngerong-rong negaranya. Akhirnya tumbang khilafah Islamiyah ini Tidak ada Khalifah Turki habis Di sini mulainya di guanyang habis-habisan Sekarang itu negeri Arab Satu bangsa, satu bahasa, satu Nusa Terdiri dari 22 negara Apa sebab? Dan mereka lupa mana lawan, mana kawan dan 22 ini yang satu sama lain Permusuhan Lebih dari permusuhannya mereka dengan Yahudi Jadi kalau saudara tanya sekarang Antara Mesir dengan Irak Permusuhannya Lebih dari Mesir sama Yahudi Jadi Mesir membuka jalan Untuk Yahudi masuk negerinya Saudara-saudara Kekeliruan ini karena mereka Salah Salah kaprah Tidak mengaji Betul-betul jadi kita di abad ini lawan Islam itu kadang-kadang menyamar. Kadang-kadang menyaru, lupakan wajah lain seperti wajahnya teman. Tapi lawan tetap itu keahlian itu ke, kepintaran mereka berjuang. Saudara-saudara, kadang-kadang dia menyisip ke tubuh umat Islam. Karena itu diktat yang dapat Anda baca kali ini dan pelajari bisa pintas lalu saudara mengerti ini lawan dan bagaimana saudara menghadapi lawan-lawan itu. Kadang-kadang mereka itu membentuk satu front. Jadi buat orang yang mengikuti jangan keliru saudara-saudara. Buat orang yang mengikuti politik internasional, kalau ada pertemuan-pertemuan puncak antara dua raksasa, Soviet dan Amerika, itu yang dibicarakan saudara mestinya di antara beberapa masalah yang akan saya sebut ini yaitu minyak mentahnya umat Islam, pengisi, gimana caranya kita sedot terus tanpa mereka sadar dengan harga yang paling murah, lantas gas alamnya, fosfatnya, gulanya, kakaunya negara-negara Islam, emasnya dan negara-negara yang umatnya banyak Islam ini, bagaimana kita menguasai tempat-tempat strategisnya? Seperti yang dipakai sekarang, misalnya di Babel Mandev, itu dikuasai oleh armada Soviet. Sekarang Amerika membawa armadanya ke Teluk Persia di Iran, dekat Iran situ, keliru-kan di situ. Ini semua sudah saudara, -saudara eh, kita kadang-kadang tidak sampai ke situ, tetapi ini berjalan di luar kesadaran kita semua. Jadi saudara, -saudara dalam diktat ini. Saya sebutkan beberapa macam yang saya ingat merupakan lawan-lawan umat Islam. Jadi dunia Islam ini mengalami serbuan yang susul-menyusul dan rongrongan yang sambung-menyambung dari anasir-anasir sebagai berikut. Yang pertama, kaum Zionis. Kaum Zionis ini adalah kaum politisi Yahudi yang mempunyai cita-cita membuat satu Turkiah, eh, Yahudi raya, Israel raya. Seperti Jepang dulu Asia raya, Asia Timur raya. Itu Jepang mempunyai cita-cita begitu tapi gagal. Ini Yahudi juga mempunyai Israel raya. Jadi daripada Palestina sampai Nil, sampai Furad, sampai Madinatul Munawara, sampai Khaibar, sampai Timur Tengah semua itu dibuat. Kuah Itu cita-cita Israel dan di kanise-nya, kaniset-nya di, di gedung parlemennya ada gambar peta begini. Ya itu tadi yang saya sebut. Dan waktu Presiden Anwar Sadat pergi ke sana melihat peta itu. Jadi itu cita-cita Bani Israel di abad ini. Mereka kecil tetapi bisa mempengaruhi negara-negara besar. Dan pengaruhnya besar. Fleksibilitasnya luar biasa. Kecerdasannya juga cukup. Sehingga umat Arab yang mempunyai minyak. Tidak bisa dipakai sebagai senjata dalam melawan Amerika dan mereka ini. Dan begitu seterusnya. Jumlah yang besar 140 juta kalah dengan 3 juta ya Rudi ini, sebab ya di sinilah mereka kompak, ini tidak kompak, itu salah satu sebabnya. Kaum Zionis menjelma di dalam segala negara dan segala bentuk. Sep seperti misalnya saja, Rotary, klub-klub Rotary, Rotary Rotary Club, itu termasuk satu pecahan dari Zionis Internasional agen-agen kantor-kantor berita itu dipegang oleh Zionis dengan bondonya dan dengan orang-orangnya seperti AFP, Reuters dan macam-macam itu Zionis. Jadi itu selain itu mereka mempunyai e, agensi sendiri. Jadi Jewish agency. Orang-orang Yahudi punya perwakilan berita, kantor-kantor berita dan surat-surat apa. Jadi di Amerika dikuasai mereka Jadi publik ini dari mereka Jadi berita-berita yang menguntungkan Islam Misalnya digelapkan Tidak diberi Yang langgan-langganan di mana mana ini tidak dapat Atau disalah Tafsirkan Seperti kejadian-kejadian yang mereka tidak senangi Terjadi di Iran atau di Afghanistan Ini diputar balik Merupakan suatu negara yang dimomokkan Jadi orang tidak suka Ditakut-takutkan Dijadikan foby melalui kantor-kantor berita dan siaran-siarannya gambar-gambar TV yang mereka ambil itu untuk TV-TV langganan itu semuanya mereka punya ini Zionis lalu yang mengatur-ngatur pakaian mode-mode show mode-mode pakaian yang ada di Paris itu orang-orangnya Yahudi siapa yang mencetak menciptakan pakaian-pakaian hipis Yahudi jadi bagaimana itu pakaian laki-laki dicetak supaya celananya itu ceket seperti singset sekali. Dan kenapa itu perempuan juga mempunyai bagian-bagian yang kadang-kadang yukensi, kadang-kadang terbuka sebagian tempat ada Shanghai dress dan lain-lainnya itu mereka yang narang. Ini enggak ya ini zionis. Jadi mereka menyamar. Jadi sebentar mereka bikin misalnya di hotel kalau dipanggil ini ada hotel besar misalnya nanti mereka bikin satu mode show ya itu mereka punya agen-agen nanti dipan, dipentaskan di situ beberapa macam pakaian yang orang-orang setempat misalnya di timur tengah di kuwait itu segera mereka terpengaruh oleh pakaian itu dan beli dan pesan dan merusak akhlaknya ini di belakang itu di sini sebab begitu menarik pakaian itu cukup menarik sehingga perempuan itu merasa wah aku naik ngegoigi cukup uh, menarik perhatian saya. Jadi dia beli. Beli itu merusak akhlaknya dan merusak orang yang melihat. Ini akibatnya. Yang kedua, kaum orientalis. Orientalis itu ada orang-orang barat dari Perancis, dari Amerika, dari negeri Belanda, dari Belgia, dari seluruh Eropa itu belajar bahasa Arab atau bahasa timur. Orien itu bahasa Perancis namanya timur. Kalau Uryan Thales orang-orang ahli ketimuran Nanti mereka itu belajar bahasa Arab Lalu mengarang sesuatu tentang Apa yang mereka bilang Sejarah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Tapi di dalam sejarah Nabi itu Mereka sisipi racun-racun Sehingga kalau umat Islam membaca itu Dia bukan ahlinya Tidak tahu tempat penyakitnya ini Ditelan semuanya jadi dia menelan sama racunnya sekali Seperti Dr. Snog Orgrownya Orang Belanda Orientalis Philby Juga uh, Orientalis Dr. Shah Dan pernah mereka bertemu 30 orang Orientalis Mengarang satu buku namanya Encyclopedia Islam Islam Di dalamnya buku itu Macam-macam memukul Islam namanya judulnya ensiklopedia Islam. Saya punya itu buku. Itu ensiklopedia itu dibandani oleh Barat disuruh diterjemahkan ke bahasa Arab. Daripada macam-macam bahasa Jerman dan Inggris diterjemahkan ke bahasa Arab. Waktu diterjemahkan ke bahasa Arab dicetak oleh Mesir sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya dapat beli dua jilid besar-besar. Saya cuma sekedar membuka lembaran-lembarannya di situ ditulis Azar. Saya buka huruf Alim Azar. Di situ dia bilang berkata Muhammad bahwa Azar ini bapaknya Ibrahim. Dia salah lihat waktu dia baca Taurat. Dia keseluru apa? Dia istibaha alaihi Dia itu apa? tidak tepat pandangannya dia kira itu Azar sebetulnya Eliazar ada dua ada Azar ada Eliazar dan terus dia komentari saya panjang-panjangnya saya bilang coba jahatnya jadi nabi itu dianggapnya enggak baca padahal nabi itu Dia bilang di situ bahwa nabi Muhammad keliru keliru tafsir Waktu dia baca Taurat dia bilang ini Azar, padahal Eliyazar. Dan begitulah isi kitab yang tebel itu yang kita beli dengan ada Eliyazar. Dan terus dia komentari sahaja panjang-panjangnya. Waktu dia baca Taurat dia bilang ini Azar, padahal Eliyazar. Dan begitulah isi kitab yang tebel itu yang kita beli dengan duit, isinya meracuni kita. Nanti anak-anak seperti anak-anak yang baru keluar dari IAIN misalnya atau apa kalau baca itu kalau tidak ada yang nuntun ya sesat Saya waktu pergi ke salah satu bibliotek negeri Arab di Kuwait, saya kasih tahu Dan di Saudi, di... saya kasih tahu ini ada mumujuk, ada banyak kesalahan. Ada satu dosen mengatakan, "Ya, kami sudah pernah melihat beberapa kesalahan." Saya bilang, kesalahan-kesalahan yang fatal sekali. Ya, mereka baru tahu. Atau sama-sama sudah yang mengerti lah, kira-kira. Tapi kalau anak-anak yang baru keluaran pondok, misalnya pesantren yang ke seperti pesantren saya di Bangun ini, mungkin nggak ngerti isinya itu. Kalau tidak dituntun, atau dibilang jangan baca buku-buku orientalis. gitu saja. Sementara sampai kamu kuat, Komunitas Alis lihai sekali dalam ceritera Najina waktu berpisah dengan Zayid dua hari. Mereka menyebut bagaimana Nabi SAW sudah menaruh cinta kepada istri anak angkatnya ini. Begitu digambarkan sampai seperti cerita romantik oleh komunitas Alis. Padahal Nabi tidak pernah melihat Zainab dan melihat Zainab sejak kecil. Tak perlu dicintai Kalau dia ada keinginan untuk kawin dengan Zainab. Minta saja waktu Buzaidah masih perawan. Kenapa dikawinkan sama dia punya anak angkat? Wah well, hasil masalah itu jahat sekali sudah. Ini Orientalis. Berkata seorang pengarang daripada Mesir, uh, doktor muskobasi bayi, dia bilang itu kaum Orientalis bekerja untuk kaum penjajah negerinya. Jadi seorang Perancis Orientalis bekerja untuk jajahannya di Asia Tenggara waktu itu. Seorang Belanda Orientalis bekerja untuk jajahannya Indonesia waktu itu. Jadi masing-masing bekerja untuk mempengaruhi umat Islam. Dengan jajahan negaranya ini berjalan terus. Jadi sudah jelas tidak jujur maksudnya kaum Orientalis. Jadi kalau buku ini diterjemahkan dari kumpulan ke pulang Eropa, orang Orientalis jangan dibaca Hati-hati, kecuali kalau juga kuat. Nanti katanya Nabi itu, Suka kawin, tak sebut apa alasannya. Kau tahu, kata Nabi, istrinya sembilan, orang lain dilarang sembilan. Nanti nih ke situ dalam sejarah Nabi. Saudara-saudara, ini Orientalis dan begitulah bahaya begitu-begitu. Insyaallah satu waktu saya akan keluarkan satu risalah tentang Oriental dan Orientalisme. Yang ketiga, penjajahan penjajahan ini di mana mana merusak akhlak umat islam merusak kepercayaan umat islam sebab penjajahan berhak menentukan apa yang dia maukan, seperti Belanda dulu zaman Belanda ya bukan zaman sekarang zaman Belanda dulu, kalau kita dulu di sekolah Al-Khairiyah membaca VT, itu sudah ada daripada bagian publisi rahasia dia bilang VT itu tidak boleh dibaca babul sihat jadi ada beberapa bubuk dalam pg, maka di saat ini tidak boleh dibaca. Nah, kita tanya kenapa, Yahudanya ada larangan dari pemerintah. Sebab kalau umat Islam diajari kabel jihad, nanti jihad melawan Belanda. Ini pengaruh yang jajah waktu itu. Dan itu pengaruh di orang Jalanjen, di mana-mana negeri-negeri yang di jajah, Inggris misalnya di India. Itu tidak boleh orang baca ayat-ayat tertentu. Itu mestinya tidak boleh ditaksirkan ayat-ayat tertentu sebab itu merugikan negara Inggris. Saudara-saudara itu kau penjajah begitu. Karenanya dalam begitu Umat Islam banyak ketinggalan. Karena itu Umat Islam menuntut kebebasan. Kebebasan artinya kebebasan berpikir. Kamu juga bebas mengeluarkan pikiranmu, kita bebaskan juga mengeluarkan kami punya pikiran. Pokok, saudara bisa ngawasi kalau kita umatnya mau berbuat sesuatu, awaslah oh, ada apa-apa. Yang penting pikiran jangan di jangan dibuntong. Nanti umat Indonesia, umat mana-mana tidak -mana bisa jadi jadi berpikir yang luas. Yang ketiga, yang keempat, kaum Marxis. Marxis ini kata-katanya daya tariknya luar biasa. Sebab dunia ini sudah kirakan sama Karl Marx, 70% orang yang tidak punya. Kebanyakan orang tidak punya. Orang Ethnot. Dia bawa iming-imingan kepada orang yang tidak punya iming. Pertama dia pergi kepada kaum buruh. Kaum buruh diiming-iming. Tapi dijanji, Tap, kamu bisa dapat apa yang kamu yang kami cita-citakan ini kalau kamu berontak terhadap majikanmu. Jadi diajarkan juga kelas-strait perjuangan kelas, kelas melawan kelas, kelas buruh melawan kelas majikan, atau kelas bawahan melawan kelas atasan. Ini Marxus. Nah ini disadap oleh dunia Islam. Ya seperti mana kita dulu sebelum tahun enam puluh melihat PKI begitu cepat menjalar dan berbersebar, tersebar. tersebar Karena mereka bisa mengambil kemauan rakyat yang tidak punya ini. Nanti kamu, kalau sudah kami yang memerintah jadi begini. Itu janji palsu-palsu diberikan kepada yang mau dirayu. Kemudian filsafah-filsafah bebrok. -filsafah Di dunia ini, sudah saudara banyak filsafah. Ada filsafah yang positif tentang suatu alami. Misalnya filsafah arspoteles. Felsafat-felsafat yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW eh, diwahyukan itu Felsafat-felsafat yang bisa dipertimbangkan tentang alam, apa yang dibalik alam dan lain-lainnya Tetapi akhir-akhir ini ada banyak Felsafat, Felsafat Picisa, Nuhun Tenggu Felsafat Gobro Seperti dikatakan Felsafat manusia ini berketurunan petai Ini latar belakangnya jahat, ini Zionis itu roed. Roed adalah Yahudi. Dia bilang kalau sudah manusia berketurunan ewan seperti ketek ini, maaf, maaf maka akhlaknya sudah tentu mengambil akhlaknya ketek. Akhirnya friseks apa itu melalui jadi ketekisme ini ditarik. Nah, urat katanya yang asli. Wa akhiru ta'wahum orang sudah jadi betul-betul ketek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 sebab Yahudi itu satu-satunya umat yang berkejangan pada agamanya, dia sendiri. Kemudian mereka itu hidup tertekan. Di waktu kaum gereja memimpin di Eropa di abad pertengahan, itu Yahudi tertekan, tidak bisa hidup, digencet dan digenjot. Di mana-mana Yahudi itu diselpeti, dihukuli, tidak dapat kesempatan hidup. Timbul pijiran sekularis. Berikanlah apa untuk Kaisar kepada Kaisar dan untuk Allah kepada Allah. Berikan segala sesuatu itu selingin-seling jang, dicampur adukkan. Mereka terpinyom supaya agama Kristen ini tidak berkuasa lagi. Sebab itu waktu tiap negara berkuasa Kristen. Jadi negara teokrasi. Seperti negara-negara pals Itu yang mungkin ngerong nerong Sampai akhirnya orang-orang berpikir Eropa setuju Akhirnya agamanya Ditaruh di rak di atas gereja Dan di orang jalan Dalam memerintah tidak pakai agama Pakai akal tok Sampai sekarang Tapi mereka waktu itu punya alasan Apa setidak sampai diturunkan? So, mereka punya alasan kuat untuk memencilkan Bebel dan Injil ini Lantas Taurat tok di hati mereka Mereka Memang mereka tidak minta orang banyak mengambil Taurat Sehingga so, katanya kalau banyak orang masuk agama Yahudi Nanti banyak orang masuk surga Jangan sudah biar surga untuk kita Biar tidak mau orang masuk Yahudi Kecuali kalau tidak terpaksa Dan tidak semua orang diterima masuk Yahudi Tetapi yang masuk Kristen harus dilumerkan Dilunturkan Kristen yang juga atau dipisahkan antara Kristen dengan orang yang memerintah. Ada alasan. Alasannya sebagai agama Kristen dan dan tindak tanduk kaum Kristen waktu itu menentang ilmu pengetahuan. Jadi semua orang yang sarjana dikejer-kejer seperti Galileo dan lain-lainnya itu diganjang habis-habisan. Akhirnya secara mereka sudah bisa menempatkan agama ini di tempat terpencil yang dijijiki orang Lagipula Kristen, agama Bebel yang ada waktu itu dan sampai sekarang Tidak ada doktrina tentang bagaimana memimpin negara Jelas-jelas, tidak ada memang, tidak ada ajaran Bagaimana saudara mengatur eh, aturan damai, aturan jihad, aturan apa, tidak ada jadi cuma sekedar nasihatnya -nasihat, saya, lalu cerita-cerita dan lain sebagainya dapat jalan akhirnya dipencilkan, lalu dipencilkan ini sekaligus diiras-iraskan karena Islamnya sekali, Islam juga harus dijauhkan dari negara dan ini diikuti, diikuti dan dituruti oleh orang-orang di Timur Tengah, di Turki misalnya sekular, negara kami negara akal, negara ilmu ikut pada Yahudi. Lantas akhirnya mereka tetap membebek kepada Yahudi. Negara Arab yang sekular tetap membebek kepada Yahudi. Lantas begitu mereka dalam keadaan lupa daratan menangnya sekularisme di mana mana ini. Padahal ini tidak bisa dipraktekkan dalam Islam. Islam itu agama sama ibadat itu dan Ibadat sama mencari duit apa itu satu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam ajaran Islam, agama itu satu dalam segala kehidupan manusia, masuk agamanya. Jadi berjihat agama, mencari nafkah agama, ibadah. Jadi kawin ibadah, bagaimana bisa dipisahkan? Tidak bisa disekularkan. Tapi mereka paksakan kan sekularisme. Akhirnya terjadilah paham sekularisme ini di situ, dan akhirnya yang rugi juga umat Islam seluruh di sana. Jadi yang meneriakkan sekularisme sebetulnya tidak mengerti agama Islam, atau dia pura-pura tidak mengerti, tetapi dia membelu kepada orang. Jadi tiap orang yang meneriakkan sekularisme sampai bisa catat bahwa orang ini tidak mengerti agama Islam. Dan yang mau memisahkan politik dengan agama Islam ini juga tidak mengerti politik, tidak mengerti agama Islam. Ini jelas. Nah, secara karena itu sumbernya Yahudi juga jadi Yahudi berhasil menjatuhkan lawannya salib waktu itu asal nah, sudah salib jatuh baru diorang mulai mengarap Islam mengajak sisa-sisa peretelan kaum salib ini untuk menggagas Islam jadi sampai sekarang rongrongan ini berjalan terus yang ketujuh kaum kebarat-baratan orang yang sok kebarat-baratan. Orang yang sok model mau eropa hirupaan mau barat-baratan, ini juga merong-rong agamanya sendiri, agama Islam, secara disedari atau tidak disedari. Soal orang yang kebarat-baratan itu nanti memakai banyak galet. Wah, ya kita perlu modernisasi, kita mesti hidup modern. Kira-kira hidup modern itu harus kita juga pakai jasi, pakai sendok garpu, pakai minum seperti orang Barat, pakai toast, pakai perempuan dikeluarkan duduk sama laki-laki yang bukan makrumb dan seterusnya dan seterusnya, pakai dansa dansaan tadi itu, dia ya, kira itu hidup. Sebetulnya kalau mau maju, bukan di situ yang mesti kita ambil, ilmunya cari. kalau kita sudah mencari ilmu, kita sudah maju walaupun sudara pakai tolom penang, kalau sudara sarjana, ya sarjana. Jadi mestinya yang diambil ini ilmunya, bukan akhlaknya barat, bukan kebudayaannya. Karena westernisasi ini berjalan, pembaratan, maka semua ini mesti bernafaskan barat. Jadi barat itu kita superniurkan seperti Tuhan. Jadi segala persoalan problema, Buku Barat ada resepnya. Jadi kalau ada kelaparan di Indonesia misalnya atau di India, coba tanya PBB Barat. Kita dari bisa mencakup segitu, kita sudah diluyur ke hidungnya utak. Kita so, dari bisa menjaga. Nah, terus pergi ke sana. Ini namanya kaum kebarat-baratan. Dan ini banyak di mana-mana. Yang paling banyak sekarang di Timur Tengah di Maksudnya orang seperti mau barat-baratan Atau Soviet-Sovietan Timur-Timuran Tapi sama itu semuanya Termasuk umat barat Yang ketujuh eh, Yang kejelapan Pemuda yang gagal Mudah-mudahan di masyarakat kita Tidak banyak pemuda yang gagal Ini pemuda ada yang sukses Ya sudah memang Ada yang sukses ada yang gagal yang gagal ini biasanya merongrong dia punya e, pemuda setia. Jadi pemuda Muslim umumnya diganyang dan dirongrong oleh pemuda Muslim yang gagal. Dan kegagalan ini adalah sebabnya Barat dan kebarat-baratan, atau Zionis, atau Marxis dan sebagainya. Berapa pemuda Muslim menjadi Sosialis Marxis? Terus dia berpaham lain Akhirnya dia gagal Mewujudkan teorinya Umatnya diganyang Jadi ganyangan kepada Islam dan umatnya juga an Antara lain Dari pemuda-pemuda yang gagal Hati-hati ada pemuda gagal Kalau gagal kita mesti tarik dia untuk maju terus Supaya tidak gagal Cari kerja dah ada Lalu dianggap bahawa sudah putus asa gagal. Yang masukkan mengorbitkan diri dengan kaum gagal. Kaum hipis ini adalah umumnya kaum gagal. Karena itu mereka sudah memberandal daripada masyarakatnya. Mewujudkan segala yang merusak masyarakat itu. Sembilan kaum zendek. Kaum penginjil. Penginjil. Juga ngerong-rong kita tidak bisa nutup nutupi ini saudara-saudara. kita dengan terang terangan saja kita dirongrong oleh mereka sebetulnya kita dirongrong oleh mereka dengan macam macam dengan dalih iming imingan dengan dalih duit dengan bang saya pernah sebutkan satu salah satu SDM pres di daerah Jember yang di situ anak anaknya di daftar sepi seapa eh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara Kreshlu, diam-diam anaknya orang didaftar, dicater, nama-namanya di Amerika sana. Akhirnya data didapat kartu anggota pakai namanya, pakai potretnya, isinya pemuda Kresh, uh, sumbangan funds untuk pemuda Kreshkan sedunia. Nah ini kan namanya menyopek ini, sudah sudah. Jadi tidak jujur. Ini juga intinya -rong di rongrong, lalu diberikan sepatu kalau hari raya. Itu maksudnya supaya di Kreshkankan. Dan nanti akan kira-kira ada berapa puluh dalih lagi kita yang tahu-tahu yang tidak tahu ini namanya rongrongan dan kita mesti akui ini benar nah, kita bisa menjawab atau menggagalkan rongrongan itu terkhir Allah subhanahuwataala nanti yang 10 kaum munafik munafik ini orang hidup maunya hidup di mana-mana mau cocok dengan segala galanya. Jadi mau cocok. Waktu Jepang, dia mau hidup sama Jepang dan terpuji oleh Jepang. Waktu zaman komunis, dia juga mau hidup sama komunis dan terpuji oleh komunis sebagai pahlawan nasional. Lalu dengan kaum sekarang juga ingin terpuji. Jadi dia ini tidak punya satu pendirian yang cocok. Yang mana yang betul? Hidup waktu Jepang? hidup waktu sekarang atau hidup waktu lain-lain pemerintah ini? Ini orang tidak bisa saudara tanyain Nanti saudara tanyain, yang mana yang saudara anggap benar? Tidak bisa Sebab dia berbeda pendapat Waktu itu pendapatnya begini, waktu itu pendapatnya begini Pada saat-saat tertentu, dia anggap kerjasama dengan komunis itu adalah wajib Pada saat sesudah komunis dicumpes, dia ikut anti-Kom Orang-orang ini juga termasuk rong Islam dan rahmatnya Mengganggu Karena itu kaum munafiq sudah disisihkan oleh Allah bersama kaum kafir. Dalam satu ayat Allah menyebut cuma dua, kaum kafir dan mukmin. Mana munafiqnya? Munafiqnya pada yang kafir. Begitu sedara Kemudian alinea yang kedua. Alinea yang kedua Allah, uh, uh, Allah SWT telah mewujudkan di Pakistan salah seorang Otak daripada gerakan Islam di sana. Namanya Dr. Muhammad Iqbal, seorang penyair dan orang ahli fikir. Antara lain saya petikan kalimat-kalimatnya sebagai berikut: Inna kari satahl muslimina bihadal asq. Annahum yahmiluna al qulub, wallayarifuna al mahbub. Annahum yahmiluna madt al hub, wallayarifuna man yuzailuna abd, wa yujihu na ha Di antara malah petaka, malah petaka. Yang menimpa kaum muslimi dewasa ini adalah bahwa mereka memiliki atau menggembol hati Tetapi tidak mengetahui siapakah yang harus dikasihi dengan hati itu Mereka mengetahui arti kata cinta dan materi Jadi pokok materi cinta itu semua mengerti Tetapi tidak mengerti kepada siapa mereka harus pergunakan kecintaan itu dan terhadap apakah mereka harus mengarahkan kasih sayang itu. Ini musibah. Ini celaka. Namanya. Orang punya hati yang yang merupakan tempat cinta dan kasih. Dia tidak tahu menggunakan kemana yang diletakkan kasih sayangnya. Nah kalau orang sudah tidak tahu menaruh di mana, eh, Tidak tahu meletakkan sayang dan kasihnya. Orang ini sering keliru. Nanti meletakkan kasih sayangnya Kepada sesuatu yang keliru Orang misalnya harus sayang kepada anak Dia tidak tahu menggunakan ini Akhirnya kepada Yang tidak yang bukan bukanlah Dia kasih sayang Orang yang harus sayang kepada Allah Al-hubu dillah wa l-du'udillah Tidak tahu itu Akhirnya dia sayang karena dunia Dan benci orang karena dunia Sudah keliru kerana kekejuruan-kejuruan semacam ini saudara-saudara, maka kehidupan kita tidak stabil, ini secara tidak langsung merupakan rongrongan, tapi Islam ini harus stabil, Omatnya harus genak hidup, tahu di mana meletakkan cintanya kepada Allah, kemudian kepada sesamanya muslim, sudah mendengar saja, Allah nomor satu dan kepada sesamanya muslim. Apakah orang yang Muslim yang boleh saudara cintai? Kalau saudara cintai dia nasihati, itu juga cinta. Sudah jelas. Over apa kah, valiman atau maghluh? Saudara Muslim harus kamu bantu, baik dia valim atau dia maghluh, baik dia menganiaya atau dianiaya, saudara bantu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah. Kalau itu muslim, dia niaya, kita harus membantu dia, itu kami sudah paham. Tetapi bagaimana kami akan membantu dia waktu dia menganiaya? Nabi menjawab, cegahlah dia supaya tidak menganiaya. Itu sudah membantu. Jadi kalau saudara tahu saya akan menganiaya diri saya, bagaimana? Saya mempunyai undang-undang orang untuk duduk main cuci. Itu saudara mesti cekah saya. Saya bakal boleh kepada diri saya. Ini orang saya boleh menaksa, saudara mesti datang. Jangan, puyar. Tidak boleh. Ini membantu saya. Dan Muslim itu namanya cinta. Ini cinta diperintahkan oleh Allah. Kita mesti tahu meletakkan cinta di mana dengan hati yang ada pada kita dan arti kata cinta yang sebenarnya yang sudah kita jelas mengerti. Kalau tidak begitu, berarti kita akan mencintai sesuatu di luar real yang sebenarnya. Dan akan merupakan satu perikir. Dan perikir tidak akan membantu menstabilkan ompat Islam. Saudara-saudara, beginilah isi dektat yang ke-51 dengan komentar-komentarnya. Semoga saudara sudah faham jelas. Dan kalau belum jelas, saudara boleh tanya kepada majlis yang akan datang kalau kita insya Allah sama-sama panjang umur berada di tempat yang baik ini. Dan jangan ada yang salah faham dan salah terima hal ini. Saya cuma bermaksud mengungkapkan Islam dan segala segi Hukumnya di dalam beberapa masalah sudah kita sebut. Dan persoalan-persoalan seperti ini juga perlu saudara ketahui. Setidak-tidaknya mengetahui siapa lawan, siapa kawan. Memang ini perjuangan, tidak apa-apa. Jangan ada orang ragu. Jangan ada lawan yang mesti mengerti hal ini. Kalau dia memang menempatkan diri di lawan, dia mesti tahu bahwa ini lawan. Ya benar ini. Harus begitu, sporty. Tidak menjadi soal. Sudah selesai kalau tidak ada pertanyaan mari kita bersama-sama membaca lebih dahulu Al-Fatihah untuk keberesan segala ikwalnya kaum muslimin sedunia dan eh, selamatnya kita semua sedunia sampai akhirat. Baik Pak, kesiapan dan doa ini. Ya rabbalana ta rabbana Amen. <laughs> Caruk 21 hari menetas. Sudara dianggap orang pinter dalam mencari cara supaya produksi ayam lebih banyak. Tetapi tok Sudara diri, tidak diberikan, tidak dikatakan bahwa Sudara mencipta ayam, betul? Jadi bayi kambing itu anehnya, kalau boleh kita eh, hormat kepada penemunya, yaitu cara penelitian mencari telur dari rahim perempuan. Ini satu yang mesti memerlukan keahlian. Jadi memerlukan ada semacam keker, dan keker itu ada ada lampunya. Diambil telur yang kecil, saudara tidak bisa lihat di dalam, karena dia tidak bisa menaruh telur itu di tempatnya, itu telur tidak bisa tertaruh di tempatnya, diambil dipindahkan di tempat lain. Akan dimasukkan kepada rahim lain, karena itu perempuan mandul misalnya. Dan nantas sesudah jadi semacam embrio, itu dimasukkan di dalam rahim. Saya kira ini bisa kita terangkan empat mata saja kalau ya. ini, <tuh> umumnya. Nah, <tuh> ya. nah, saya kira saya tidak perlu mendalam di sini. Kalau insya Allah sekali ketemu saya, saya bisa jelaskan lebih, lebih apa, lebih terperinci lah. <tuh> ya, silakan, silakan. Manakah yang lebih baik menurut pandangan Islam? Satu negara yang beragam Islam, yang satu pakai. Dengan sistem kerajaan yang satu dengan sistem yang kedua. Pertanyaan saya kedua, apakah dengan sistem kerajaan sebagaimana terjadi di Arab Saudi, apakah tidak mengurangkan seseorang untuk menjadi militan? Begini secara Islam. Islam itu mengutamakan isi dari negara itu, tidak style <tuh> tidak sistemnya. Jadi, misalnya Coba yang lain saya minta dengar ya. Ini pertanyaan penting betul-betulnya. Jadi Islam itu yang menetik beratkan kepada dasar hukumnya hukum apa? Hukum Allah. Ya walaupun yang jarangkan itu hukum Allah raja, ya boleh. Sebab hukum Allah dijalankan, nanti mesti ada musyawarah, ada parlemen. Kalau Saudi, belum ada. Saudi belum cukup mesti ada. Itu adalah sistem kerajaan dan tidak memakai cara Islam. Tidak pernah dia bilang saya memakai kerajaan model ini adalah model Islam, tidak pernah, dia juga tidak pernah mengatuhi ini. Dia bilang karena ini negeri dibuka oleh nenek moyang saya dan saya, eh, pakai, kami pakai cara kerajaan dan warisan kami. Selanjutnya itu sudah keluar dari hukum Islam. Tetapi kalau Islam tidak menentukan Republik atau kerajaan, cuma yang penting buat Islam ini loh jalankan isinya ini. Kamu Raja yang menjalankan atau Kamu Presiden yang menjalankan Dua-duanya mesti menjalankan hukum ini Jadi sistemnya yang penting adalah isinya Jadi Islam tidak menikuti campur Kalau itu memang negara itu menjalankan hukum Islam Tapi minta kerajaan Seluruh rakyat mufakat dengan kerajaan silap Tidak diharamkan untuk di kerajaan Sebab so, Islam tidak menentukan nah, Seperti juga pakaian perempuan Islam tidak menentukan kelirnya ini harus tidak, Islam menentukan tempat-tempat tertentu tutupan kami Allah mengerti kami yang menciptakan kamu wahai perempuan dan kami yang menciptakan kamu wahai laki-laki. Yeah. kalau perempuan dibukakan dia punya badan ini laki-laki nanti akan ter ter termasuk, pikirannya <tuh> ini memang betul jadi garis-garis tertentu tutupan <tuh> Detik. kelirnya, caranya, modelnya itu terserah pada saudara begitu Islam jadi Islam betul-betul progresif dan kalau sudah ada tinjau nanti kenapa justru lehernya perempuan ditutup kenapa gegernya harus ditutup kenapa gadanya harus ditutup nanti ada jawaban dari ilmu-ilmu yang menyangkut bidang itu kalau tidak ditutup nanti pemuda-pemudanya tidak bisa beres <tuh> <tuh> <tuh> Saudara tahu kenapa ini kerusakan di Eropa? kerusakan Eropa ini karena perempuan keluar ini diakui oleh salah satu perempuan Amerika yang masuk Islam, namanya Maryam Jamila. Saya ada fotonya. Kalau saudara lihat fotonya itu orang, saudara tidak lihat mukanya. Dia terpakai kudus. Saya pernah hidup setengah telanjang. Menurut ajaran kaum Yahudi yang dihadap, yang menelanjangi kita kaum wanita untuk ditonton kepada oleh manusia-manusia laki hidung belang. Akhirnya kami dijual belikan. Kami disuruh dansa lincak-lincak telanjang namanya skriptis dan kami diupah sedikit. Kami dikasih gaji sedikit sekali. Gaji itu habis dengan make up saja. Kami